Dan salam salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW Beserta keluarganya, beserta sahabatnya Dan orang-orang yang senantiasa menjalani jalan mereka hingga hari akhir telat Dan ikhwafillah rahmanirahumullah Sebelumnya marilah kita sama-sama kita luruskan niat kita di sini kita mendengarkan acara ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. I. Yang mana menuntut ilmu syar'i ini adalah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang memudahkan kita untuk meraihnya. Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" Sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu syar'i tersebut untuk menuju surga. Masyaallah. Jadi ya, sekali lagi kita niatkan acara ini kita niatkan uh, mendengarkan acara ini dan juga bagi kami di sini yang Mandu acara ini kita sama-sama kita niatkan, di sini kita mengharap aja Allah, kita ingin menuntut ilmu Allah, ingin mencari ilmu Allah, ilmu syari yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menggapai surga. Kemudian pada malam ini, kita akan membahas politik Tauhid dengan judul Wahai Saudaraku Jalilah Sihir. Buletin atau hit adalah bulletin pekanan yang diterbitkan oleh Yasa Mendirikan Alquran setiap hari Jumat yang disebarkan di Yogyakarta dan juga di luar Yogyakarta yang tentunya berisi ilmu syar'i i. dan kali ini bulletin atau hit judulnya wahai saudaraku jauhilah sihir yang ditulis oleh Al-Akh atau Al-Ustad Satria Buana Abu Said ya beliau e, diantara sahabat kami dan juga guru kami, insya Allah. Dan di sini kami, e, saya di sini menggantikan Al Ustaz Abu Salman, Ustadzuna Abu Salman, guru kami juga dan e, tentunya orang yang digantikan lebih utama daripada yang menggantikan dan juga bukan berarti kami di sini yang membedah buletin pada hari ini lebih utama atau lebih mengetahui daripada penulis Hanya saja karena bulletin itu tempatnya terbatas Hanya sekitar 4 halaman ya kalau di bulletin Maka tentunya penulis sudah bisa berpanjang lebar dalam menjelaskan tema yang beliau tulis Namun kami di sini berusaha memberikan Peda-peda dan tambahan-tambahan yang kami ketahui dasarkan apa yang kami tahu sehingga kita bisa me bisa mengambil manfaat lebih banyak dari apa apa yang beliau tulis. Ya, sahabat muslim rahimani wa rahimakallah. Kita langsung lihat saja tulisan beliau, tulisan Al Akh atau Al Ustad Abu Said Satribana Satribana Hafizallahu taala. Bagi yang uh, sudah punya bulletnya silakan diambil. Atau yang belum memiliki bulletinnya bisa buka alamat website bulletin.muslim.or.id Sekali lagi, yang belum memiliki bulletinnya silakan buka alamat website bulletin.muslim.or.id Ya, Halo Ustadz, Satria buana menuliskan Pemecang dimulai oleh Allah, salah satu perbuatan yang membuat pelakunya celaka terjatuh dalam jurang kehancuran adalah perbuatan sihir. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa tukang sihir adalah orang yang tidak akan beruntung baik dunia maupun di akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tukang sihir itu tidak akan menang dari mana saja ia datang. Laif lihus sahiru haitsu ata. Allah Ta'ala berfirman laif lihus laif sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir itu haitsu ata dari manapun dia datang. Syekh Dr. Zak bin Abdul Muhsin Al-Albani, taala yang beliau dulu pernah Mengunjungi Yogyakarta Dan beliau memberikan tausia seputar sihir juga Dan insya Allah juga beliau beberapa saat lagi akan datang juga ke Jakarta besok nah, Beliau memberikan uh, faedah seputar ayat ini Ayat La Yang pertama beliau mengatakan Tukang sihir tidak akan pernah beruntung Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala Tegas dalam hati ini ya dan semestinya kita mengetahui bahwa al-falah artinya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan al-falah dinafikan dari tukang sihir, ini menandakan penafian kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Maka ia adalah orang yang bangkrut dan merugi di dunia dan di akhirat. Ini fadah pertama, bahwasanya tukang sihir... Dikatakan oleh Allah, layu fleh. Yang mengatakan Allah layu Di sini Allah, Allah Taala, Allah Taabar Ka Taala, mengatakan tukang serio tidak beruntung. Apa artinya tidak beruntung? Apa artinya tidak dapat uang? Apa artinya tidak dapat harta? Enggak. Artinya tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itulah makna al falah. Kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Makanya dinafikan Al-Falah ini dari tukang sihir menunjukkan dia rugi. Dia tidak mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini sangat-sangat fatal, sangat-sangat mengerikan. Kemudian faedah yang kedua, kata Syedra Razak bin Abdul Hussein Al-Abbad, bahwasannya sihir itu tidak hanya memiliki satu metode. Bahkan ia memiliki banyak metode, banyak cara. Banyak tempat belajar dan banyak jenis Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dengan menggunakan kalimat Hai tu'ata Dari manapun ia datang Maksudnya bagaimanapun metodenya dan bagaimanapun caranya Dan bagaiman, dan dari manapun ia belajar Maka sihir itu bagaimanapun metodenya Bagaimanapun caranya, apapun jenisnya Inilah akibat dan hasil yang ia dapatkan, Yaitu pelakunya tidak akan beruntung secara mutlak Baik di dunia maupun di akhirat Nah ini faedah yang kedua dari beliau Jadi disini Allah menggunakan kalimat Hayi tu'ata Dari manapun ia datang Berarti mafhumnya, bisa kita maknai bahwa Tukang siri dari macam-macam tempat datangnya Yang itu menunjukkan dia Memiliki banyak guru yang memiliki banyak perguruan Memiliki banyak cara Memiliki banyak daerah Memiliki banyak orang memiliki banyak macam orang, artinya tukang sihirnya banyak. Banyak caranya, banyak gurunya. Ini luar biasa. Makanya kita juga dapati di masyarakat, sihir itu ada sangat-sangat berbagai macam jenisnya. Kemudian faedah yang ketiga dari beliau, ketika Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tukang sihir tidak akan beruntung dari manapun ia datang, Maka orang yang datang kepada tukang sihir Untuk minta manfaat atau minta suatu perbaikan Maka ia pasti Lebih pasti lagi Ia tidak mendapatkan keuntungan Lebih pasti lagi ia mendapatkan ketidakberuntungan Lawang orang yang dia minta saja Si tukang sihir tersebut Sudah ditegaskan oleh Allah Dia la yufleh Tidak akan Beruntung tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia Ataupun di akhirat Ini yang dia minta, orang yang dia minta Orang yang diminta pasti tentunya kedudukannya lebih tinggi daripada yang meminta Ya, Ini e, suatu keniscayaan Orang yang diminta tentu kedudukannya lebih tinggi daripada yang meminta Nah orang yang diminta saja Sudah dinafikan oleh Allah bahwa dinafikan ia dari Al-Falah dinafikan bahwa dia tidak tidak akan mendapatkan keberuntungan tidak akan melakukan kebaikan di dunia di akhirat apalagi orang yang minta bagaimana popata uh, Arab fakir dushey layot orang yang tidak milik apa-apa tidak mungkin bisa memberi gitu. Jadi orang tukang sihir ini Tidak punya kebaikan apa-apa Sudah dinafikan oleh Allah Mana mungkin dia bisa memberi kebaikan Jadi sungguh-sungguh tidak masuk akal Ada orang yang minta-minta kepada Minta bantuan, minta pertolongan kepada tukang sihir Ini diantara beberapa faedah Yang ya, disebutkan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Min Abdul Muhsin Al-Labad Ya Hafizullah Ta'ala <tuh> Kemudian kita lanjutkan Uh, tulisan penulis mengatakan Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jauhilah tujuh perkara Yang membawa kepada kehancuran Beliau menyebutkan Salah satu perkata tersebut Adalah perbuatan sihir Ya Rasulullah SAW bersabda Ijtani ibu Sab'al mubiqat Jauhilah tujuh Perkara yang mubiqat Perkara yang menghancurkan Perkara yang membinasakan Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mahuna? Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu wasallam sabda "Asyrik billah, wasihr, wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, wa riba, wa akhlu malil yatim, wa tawalli yawma zahf, wa qadzf al wa wa wa qadafa al muhsanat al al mu'minat ini tujuh perkara yang membinasakan yang pertama adalah syirik kepada Allah memperssekutukan Allah padahal hal yang ia khusus bagi Allah atau mempersembahkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah ini adalah perkara yang membinasakan yang paling fatal yang paling pertama makanya disebutkan oleh Rasul Paling pertama, karena dia paling fatal Kemudian yang kedua As-sihir Sihir, ini yang Kita bahas Disebutkan kedua setelah kesyirikan Berarti fatalnya gak jauh Dari kesyirikan Jadi disini Allah Rasulullah menyebutkan Di antara tujuh perkara yang meniasakan Yaitu sihir yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Kotlunafs Arti haram Allah ilahil hak membunuh orang kecuali orang-orang yang ia berhak untuk dibunuh. Yaitu contohnya orang-orang yang membunuh ya, membunuh orang Muslim maka dia dikesos dengan dibunuh atau orang yang dia berzina padahal dia muhsan dia sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati. Dan beberapa yang lainnya Jadi pada asalnya eh, Nafs jiwa itu haram untuk dibunuh Ya Kecuali Beberapa saja jenis Jiwa, jenis orang yang memang memang Diizinkan oleh syariat untuk dibunuh Seperti tadi yang kami sebutkan Kemudian yang keempat Aklur riba Memakan riba Kemudian yang kelima Aklumalil yatim Memakan harta anak yatim Kemudian yang ke-6 Kabur ketika Ketika di medan perang ya, Tidak boleh kabur Ketika berjihad di medan perang Tidak ya, boleh uh, lari Tidak boleh kabur Itu fatal sekali Kemudian Qodaf Yaitu menuduh Wanita baik-baik Wanita mu'minah yang baik-baik Telah berzina. Ini 7 perkara yang mobikot Dan diantaranya Adalah sihir Kemudian penulis, penulis mengatakan Makna dan bentuk-bentuk bentuk sihir Sihir secara bahasa Maknanya adalah ungkapan Untuk menunjukkan sesuatu Yang sebab terjadinya Masih samar atau tersembunyi Adapun makna sihir menurut syariat Adalah jimat-jimat mantra-mantra Maupun ikatan-ikatan yang dapat menyebabkan kemudaratan kepada sasaran sihir. Bisa berupa sakit hati, sakit tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Dapat pula menimbulkan pertengkaran dan perpisahan di antara suami istri. Ya. Sihir secara bahasa, secara bahasa Arab ya Sihir ini bahasa Arab. Asyru. Asyru -sihru atau sihrun di uh, transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sihir. Nah, sihir dalam bahasa Arab artinya sarfu syai' an wajhihi. Sarfu an wajhihi memalingkan sesuatu dari keadaan sebenarnya. Ya, jadi semua bentuk yang dia memalingkan sesuatu dari keadaan yang nampak ini disebut sihir. Makanya eh, terkadang kata-kata ya kata-kata itu bisa menyihir. Nah, jadi ini anak-anak muda yang suka merayu, merayu-merayu orang-orang yang disukainya misalnya menggunakan kata-kata rayuan yang itu memiliki Uh, sihir nah, Sihir di sini dalam artian orang yang mendengarkannya ia ya bisa dia terpalingkan yang tadinya dia uh, lagi mikirin apa karena mendengarkan kata-kata yang indah menjadi uh, terpana, terpalingkan jadi kata-katanya ini mengandung sihir sihir dalam artian bahasa tapi ya bukan sihir yang Uh, yang mobikot tadi, bukan sihir yang membinasakan. Ini artian secara umum saja. Namun secara istilah, tadi disebutkan, disebutkan oleh penulis, ya sebetulnya itu adalah diantara makna sihir eh, makna sihir yang eh, berasal dari Ibnu Kudama. Ibnu Kudama, Alim Ibnu Kudama, seorang ulama Madabhan Hambali beliau mengatakan sihir itu artinya Aza'im. Mengruka, wa waktu, ia asir fil kulub wal abdan, wajumridu, wajuktl, wajfarq بين المرأي وزوجه, wajahud أحد الزوجين عن صاحبه. Sihir itu adalah azaim, azimat, azimah ini kalau dalam bahasa indonesia azaim, azaim ini bentuk dalam bersaraf ya azaim ini bentuk jama' dari azimah. Dalam bahasa Indonesia ada azimat Ya ada azimat Kadang juga disebut jimat <tuh> Kemudian ruko Jampi-jampi Rapalan-rapalan ya Ruko atau rukiah Itu secara bahasa artinya jampi-jampi Suatu uh, mantra gitu ya Mantra yang diucapkan uh, Yang dirapalkan oleh uh, Lisan Secara bersambungan terus yang ini memiliki taksir, memiliki pengaruh gitu yang diyakini memiliki pengaruh. Jampi-jampi. Makanya rukyah dalam syariat Islam, rukyah syariah juga bentuknya uh, rampalan, tapi yang dirapal adalah ayat Quran. Tentunya rukyah syariah ini ya mengikuti tuntunan Allah dan rasul ya. Yang dirapal tidak sembarangan, tapi Al-Qur'an dan juga ada aturan-aturannya atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya makanya rukiyah ini juga termasuk rukok. Jampi-jampi. Tapi rukiyah syariah ini. Jampi-jampi yang syariah itu. Caranya dan bacaannya itu sesuai dengan yang dituntut, dituntunkan oleh agama. Namun yang dimasuk rukok di sini adalah jampi-jampi yang selain itu. Yang bukan rukiyah syariah. Kemudian ukot. Ukot ini bentuk. Sihir yang menggunakan buhul-buhul, ya yang biasanya diikatkan di mana Diikatkan di rumah, diikatkan di kendaraan, diikatkan di tiang dan semacamnya. Yang yuasir fil kulub wal abdan, yang ini jenis-jenis sihir ini bisa menimbulkan pengaruh di hati dan juga di badan. Yang bisa menimbulkan pengaruh di hati. Yang tadinya senang jadi benci, yang tadinya benci jadi senang, yang tadinya gembira jadi gelisah, yang tadinya gelisah jadi gembira. Dan juga bisa pengaruh pada badan. Ternyata sehat jadi sakit. Yang tadinya enggak tidak apa-apa jadi berdarah-darah dan yang semacamnya. Wayumurid wa yaqtil. Yang dia bisa membuat sakit. Sihir ini bisa membuat sakit dan bisa membunuh orang, makanya kejam sekali sihir ini. Wafar yak baynal mardiwazauji dan dia bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Wa yakud ahadazawjain anshohibi dan dia bisa mengambil atau ya tadi memisahkan diantara suami istri dari satu satu sama lainnya. Ini pengertian uh, sihir secara istilah yang disebutkan oleh Ibnu Kudama. Kemudian di ulama yang lain, Abu Bakar Ar-Razi, beliau menyebutkan juga definisi sihir. Beliau menyebutkan sihir itu adalah kullu amrin khafiy yasababuhu. Setiap perkara yang Sebabnya itu hofi, samar Ya, bagaimana e, tadi kan sihir itu bisa menyebabkan sakit Orang tadinya sehat, tiba-tiba ujuk-ujuk Kalau oh, orang di Jakarta bilang ujuk-ujuk, sakit Kenapa ini sebabnya ini? Tidak, nggak ada e, apa-apa Tiba-tiba sakit, samar sekali sebabnya Atau e, tubuh ternyata sehat, tiba-tiba berdarah tidak diketahui apa penyebabnya, penyebabnya samar. Ya, makanya di sini Abu Bakar Ar-Razi mengatakan sihir itu kullu amrin khofiya sababuhu. Semua perkara yang sebabnya itu samar, aneh, tidak diketahui kenapa kok bisa seperti itu. Wa tukhayyal 'ala ghairi haqiqatihi. Wa tukhayyal 'ala ghairi haqiqatihi. Dan ia dihayalkan ya, tidak sebagaimana hakikatnya. Ya Misalnya ya dihayalkan hal-hal yang itu sebetulnya tidak benar nah, Orang yang terkena sihir dihayalkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi Tapi dia e, merasa demikian Ya Dihayalkan e, misalnya di dalam kulitnya ada binatang yang berjalan Wah ngeri sekali di dalam kulitnya Padahal itu cuma haylan saja pada hakikatnya tidak ada. Dihayalkan dalam tubuhnya ada paku. Ya. Padahal itu cuma hayalan saja, pada hakikatnya tidak ada. Wa yajri at-tamwiha wal khida. Dan sihir itu yajri majra at-tamwiha. Dan sihir itu dia berlaku e, ber, ber, bersifat ketika dia dikenakan dia seperti e, dia sifatnya temui tamu, ya yaitu kamuflase mengkamuflase dan khidak dan tipuan sifatnya sihir tadi itu khayalan ya khayaliah kemudian dia tam tamuiyah kamuflase dan khidak dan tipuan ya jadi Tukang sihir itu tidak bisa dia uh, menciptakan entitas gitu ya Tidak bisa tahu-tahu menciptakan dalam perut orang itu ada paku Menciptakan tring gitu Sebagaimana ya di film-film gitu ya Film-film yang isinya sihir tahu-tahu dalam perut orang itu ada pakunya tring gitu Tidak bisa tukang sihir itu menciptakan paku dengan sendirinya Tidak bisa Itu cuman hayalan, tipuan, kamuflase gitu Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kita baca lagi sihir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dilakukan dengan menggunakan bantuan setan, maka ini termasuk syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jenis yang kedua adalah sihir yang menggunakan obat-obatan atau daun-daunan. Tanpa meminta bantuan dari setan. Maka pelaku perbuatan sihir ini jatuh pada perbuatannya haram. Sihir yang dimaksud oleh pembahasan ini adalah sihir yang jenis pertama. Di antara bentuk sihir ada yang diistilahkan dengan sebutan as-saruf dan al-ataf. Makna as-saruf adalah menjadikan rasa cinta menjadi benci. Makna al-ataf adalah sebaliknya, menjadikan rasa benci menjadi suka. Ya. Eh uh, Muhammad bin Salah Al-Saimin ya dalam majmu fatawanya menjelaskan bahawa di antara sihir ada yang namanya ini, ya, sarf dan ataf. Kalau sarf itu adalah sarf secara bahasa artinya memalingkan ya, memalingkan. Uh, dan tadi kata Syo Saimin sarf itu arti artinya sihir yang dia gunanya untuk memisahkan diantara dua orang, misalkan antara suami istri, misalkan diantara dua orang yang bersahabat, ini ya. dia berpaling tuh, si istrinya berpaling dari suaminya, suaminya berpaling dari istrinya, pisah. Ini sihir yang disebut dengan absorb. Kemudian beliau menjelaskan al atof itu adalah sihir yang digunakan untuk uh, memikat diantara dua orang. Tadinya yang saling nggak suka. Di sihir jadi, jadi suka ya, Ini kalau dalam Indonesia namanya pelet Di pelet Orang-orang jatuh cinta Cinta ditolak Dukun bertindak Maksudnya pakai pelet, pakai sihir Ini tidak dibenarkan Ini namanya tadi Al-Atof Atof artinya dalam, dalam bahasa Arab Secara bahasa Atof artinya uh, Kasihan, sayang, kasihan Makanya dia di sini dinamakan al-latof karena membuat orang yang tadinya enggak suka jadi suka. Ini kan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian eh, kita lanjutkan hukum sihir dan tukang sihir. Penulis mengatakan sihir adalah dosa besar, termasuk dalam syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sihir termasuk dalam syirik akbar karena pelakunya Bekerjasama dengan setan dalam mempengaruhi sihir Sihir tidak terjadi melainkan pelakunya sudah mempelajari dan mengamalkan perbuatan kafiran terlebih dahulu Itu syarat-syarat yang ditetapkan oleh setan Untuk kufur kepada Allah Adapun tukang sihir, maka dalam Islam dihukumi kafir karena perbuatannya bekerjasama dengan setan Ya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat seratus dua ya. Wata baumaatulushayyoti nu alasud alamul Qusulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka di sini ya dalam uh, Tafsir As-Sadi, dijelaskan bahawa mereka si maksudnya kaum Yahudi. Di antara sifat kaum Yahudi adalah suka memperkenalkan ilmu sihir. Dan mereka di sini mengikuti apa kaum Yahudi ini mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan, sebagaimana yang dibaca, sebagaimana yang setan-setan lakukan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Mundur Allah Befirman "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru." Namun Tidaklah Sulaiman itu kafir. Sedang, eh, namun yang kafir adalah eh, wamaka wama furo Sulaiman dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakin nasheyaltinah kafuro namun setan-setan itulah yang kafir. Nah, eh, ayat ini terkait dengan klaim yang disebutkan oleh setan-setan tersebut. Ya, jadi. Uh, ini dijelaskan oleh uh, Syahsa Adi dalam tafsirnya Jadi di zaman Nabi Sulaiman Setan-setan itu datang kepada manusia Dia mendatangi manusia Kemudian mengajari ilmu sihir Ketika setan-setan yang mengajari ilmu sihir Orang-orang kagum Wah, Seperti ini ya ilmu sihir Wah, Masya Allah keren sekali Wah, Ajaib Kemudian setan-setan membuat kedustaan Ah iya seperti inilah ilmu sihir nah, Makanya Nabi Sulaiman itu Punya kerajaan sebesar itu, ya karena ini, karena karena pakai sihir, gitu. Ya, jadi, ya karena mungkin setan mengajarkan ilmu sihir, bisa bikin ini, bisa bikin itu, ya bisa menciptakan ini, itu. Hayalan tapi ya. Sehingga eh, dia membuat kedustaan kepada orang-orang. Nah ini, Nabi Suleman juga bikin ini, bikin itu, menciptakan kerajaan sebesar itu, ya pakai sihir ini. Pakai sihir seperti ini, gitu. Makanya Allah Ta'ala membantah. Wa maka faru Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Ya, dijelaskan dalam tafsir al-saadi. Maksudnya, tidaklah Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Tidaklah Nabi Sulaiman itu mengajarkan ilmu sihir. Ya. Walakina syaitin na kafaru. Namun mereka inilah, setan-setan inilah yang kafir. Ya, Kenapa mereka kafir? Kenapa mereka... Uh, Setan-setan ini disebut oleh Allah telah kafir. Yu'allimuna an-nasa sihrā. Karena mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang. Iya, -orang. karena mereka mengajarkan sihir kepada orang-orang. Ini penyebab setan-setan ini kafir. Wa mā anzala 'alā al wa mā anzala 'alā al-malakayn bi Bābī Lahārūt wa Mārrūt. Dan juga setan-setan ini mengajarkan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, di negeri Babil e, dalam tafsir Asadi disebutkan negeri Babil ini ada di Irak. Ya, walaupun -wala mungkin di sini Babil ini Babilonia. Dua malaikat tersebut yaitu Harut dan Marut. Wama wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innaman nahnu fitnah fala taghfur dan tidallah keduanya mengajarkan sifat tersebut kepada seseorang hatta yaqula kecuali mereka mengatakan innaman nahnu fitnah sesungguhnya kami ini adalah ujian ya jelaskan juga dalam tafsir asadi as bahwasanya Allah taala menurunkan haru dan marud ke bumi Kemudian mereka mengajarkan uh, ilmu sihir, namun mereka memberi catatan, wahai manusia, kami ini ujian, ya kami kami ini ingin menguji kalian, ya Allah taala dengan menurunkan, menurunkan kami ini ingin menguji kalian, apakah kalian ini akan mau diajari sihir atau tidak, apakah kalian ini nanti akan mengamalkan sihir atau tidak? Ya, jadi Harudamur ini malaikat. Ya, malaikat itu sifatnya dia taat, akan selalu taat. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi mengajarkan sihir sebagai ujian. Mereka taat. Namun mereka juga menyampaikan tujuan, disindak, tujuan kami begini adalah untuk menguji kalian. Apakah kalian akan lulus ujian atau tidak? Dan mereka sudah memperingatkan, nah nufusnah bala cakfur. Kami adalah ujian, maka janganlah kalian berbuat kufuran. Jangan kalian jangan kalian menggunakan sihir ini, jangan kalian belajar sihir ini, karena kalian akan kufur nantinya. Wa yata allamu namin huma maifurilku nabihi baynal mariwazauji dan mereka mengajarkan kepada orang-orang tersebut, yaitu maifurilku. Baina ma yufariquna bihi baina al-mar'i apa yang bisa sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya Tadi ini di antara bentuk sihir yaitu as-sarf tadi Sihir yang bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai yang bisa memisahkan di antara dua orang sahabat Wa hum bidharina bihi min ahadin illa bi'innillah dan tidaklah mereka itu membahayakan kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Wayataallamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memiliki yang memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu bil akhirati min khalaq dan sungguhnya mereka laqad alimu telah mengetahui. Orang orang yang diajarkan sihir tadi, orang orang yang mengamalkan sihir tadi mengetahui alimu, mereka mengetahui. Laman an ishtarahu malahu fil akhirat min khalaq. Laman an ishtarahu <coughs> sungguhnya apa yang mereka beli. Ya, ishtarahu artinya membeli. Apa yang mereka beli itu ya malahu fil akhirah min khalaq akan ya tidak memberikan khalak tidak memberikan suatu kebaikan Tidak memberikan suatu keuntungan bagi mereka di akhirat akan merugikan bagi, akan merugikan mereka di akhirat ya e, di sini gunakan kata ishtara membeli karena sesungguhnya orang yang eh Belajar ilmu sihir Yang menggunakan ilmu sihir Dia telah membelinya dengan agamanya Telah membeli sihir tersebut dengan agamanya Karena untuk dia bisa melakukan sihir Untuk bisa mempelajari sihir Dia akan melakukan kekufuran dulu Dia akan melakukan sebuah perbuatan kekufuran dulu Maka dengan itu dia sama aja telah menjual agama dia Dia telah melepaskan agama dia dari dirinya Kemudian diberikan kepada tukang sihir Tukang sihir memberikan dia ilmu sihir, ya, jadi ada pertukaran di situ, ada jual beli di situ. Dia membeli sihir dengan agamanya, dan dia sudah tahu orang yang ketika dahulu ya, orang yang belajar ilmu sihir itu yang diajarkan oleh Harun dan Maruf sudah tahu paham bahawa sihir ini akan membuat kerugian bagi mereka. Walas ma sharobihi <tukar> anfusahum la'a kana ya'lamun dan amatlah uh, syar ya amatlah buruk amatlah jahat perbuatan yang mereka lakukan ya dengan syair tersebut terhadap diri mereka la'a kana ya'lamun kalau mereka mengetahui kemudian uh, penulis mengatakan Pelajaran yang dipetik dari, dari ayat ini Pertama, seseorang yang belajar sihir Atau mengamalkannya Pasti meninggalkan kitabullah Ini adalah perbuatan Kekafiran Allah memvonis kafir terhadap setan Karena, lainnya kedua Allah memvonis kafir terhadap setan Karena perbuatannya mengajarkan ilmu sihir Oh ya, untuk yang pertama tadi Seseorang belajar sihir atau mengamalkannya Pasti meninggalkan kitabullah Ini adalah perbuatan kafiran Ini diambil dari Firman Allah tadi wa laqad alamu man ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq Karena orang yang berbuat uh, sihir itu dia telah ishtarah telah membeli sihir itu dengan agamanya Ya pasti dengan itu dia meninggalkan agamanya dia meninggalkan kitabullah Mundurnya yang kedua Allah memvonis kafir kepada setan. Jelas tadi Allah Allah berfirman uh, wa laqina syayathina kafaru. Tapi setan-setanlah yang kafir. Ini jelas sekali. Allah memvonis kafir kepada setan. Ya. Uh, dan Eh dendasnya juga ada satu faedah bahwasanya uh, kita jangan alergi dengan vonis kafir Karena dalam Al-Quran bagi orang Yang biasa membaca Al-Quran akan sangat banyak sekali menemukan bahwa Allah Ta'ala mempunis kafir ya, Allah mempunis kafir Setan Allah mempunis kafir Iblis Allah mempunis kafir Orang-orang kafir ya, Jadi mempunis kafir itu bagian dari agama ya, Takfir itu bagian dari agama Bahkan diantara salah satu pembatal Islam Pembatal keislaman adalah kita tidak mau mempunyai kafir orang yang jelas-jelas kafir. Orang yang sudah jelas-jelas kafir, non-muslim, kita tidak mau mengatakannya kafir. Kita mengatakan dia muslim. Misalnya kita mengatakan penyembah berhala itu muslim. Semua itu muslim. Orang yang menyembah Tuhan lebih dari itu muslim. Kita tidak boleh mengatakan kafir. Nah itu orang yang mengatakan demikian, juga dia Terdirmus dalam salah satu membatalkan keislaman. Makanya vonus kafir ini. Jangan kita alergi. Yang kita waspadai adalah vonus kafir serampangan. ya, Serampangan asal-asalan dalam vonus kafir. Dikit-dikit. Ada orang muslim. Kita katakan kafir. Itu tidak boleh. Ya, orang yang dohirnya masih menunjukkan keislaman. Masih menunjukkan keimanan. Kita vonus kafir. Itu tidak boleh. Ya. Karena. Ya kata para ulama fonis kafir itu adalah uh, perkara yang berat, ya, perkara yang rumit, dan ini domainnya para ulama. Adapun kita, kita orang awam, kita penuntut ilmu, kita ya, tidak boleh sembarangan fonis kafir. Ya karena dalam fonis itu, dalam fonis kafir itu banyak dobit dobitnya, banyak keedah keedahnya, banyak aturan aturannya tidak sembarangan. Sekali lagi, ya kita jangan alihkan dengan vonis kafir Karena dalam Al-Quran banyak sekali vonis kafir Allah Ta'ala banyak sekali vonis kafir dalam Al-Quran Yang kita waspadi adalah vonis kafir sembarangan Kemudian yang ketiga, orang-orang yang pelajari dan mengamalkan sihir Tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali Hal ini menunjukkan bahwa dia telah kafir dengan sebab perbuatannya sendiri. Yang ini juga, Yang mengambil istimbat dari ayat tadi. Walakat alimu, wala manichtarahu malahu fil akhiratim nakhalak. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa apa yang mereka beli tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki khalak, tidak memiliki keuntungan, kebaikan di akhirat. Dan juga ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Ya, layu pelik su, layu pelik usahiru, hai tu tidak akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, para tukang sihir dari manapun dia datang. Kemudian di di keimanan dan ketakwaan dari orang yang mempelajari sihir menunjukkan bahwa mereka telah kafir. Ya, kemudian. Penulis mengatakan dari bahja bin Abdah beliau berkata Umar bin Khattab Rasulullah menulis surat yang isinya bunuhlah setiap tukang sihir laki dan tukang sihir perempuan. Ya, ia ya, beliau mengatakan oktulu kulah sahirin wasahiroh. Ya. E, bunuhlah setiap Tukang sihir dan tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan Ini perintah Umar bin Khattab R.A. ketika menjadi khalifah Kemudian sahabat yang mendengarkan perintah Umar tersebut Berkata Maka ketika diperintahkan oleh Umar tersebut Langsung dicari tukang sihir dapat tiga dapat tiga tahun sihir dan dibunuh. Kemudian dari Jundub, ayah penulis mengatakan dari Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ya, sebelumnya, sebelum kita membahas tentang hukuman bagi uh, tukang sihir dan ini nanti oleh penulis akan dibahas dalam bab tersendiri. Uh, kita perlu uh, bahas kenapa tukang sihir itu diponis oleh Allah dengan kufuran Dan kenapa tukang sihir itu dianggap telah berbuat kesyirikan. Penyebab yang pertama adalah ya, mereka mengkungaku mengetahui hal-hal yang gaib. Ini yang pertama. Jadi kenapa tukang sihir itu diponis kafir dan dia diponis telah berbuat syirikan? Yang pertama, karena dia mengaku ngaku mengetahui hal yang gaib. padahal mengetahui hal yang gaib ini adalah kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ya. taala. Allah taala berfirman, "Kul la ya'lamu man fis-samaa' kul, ma, kul la ya'lamu man fis wal-ardh wal-ghaib." Kul, katakanlah, "La ya'lamu." Tidak ada seorang pun Manfisa wal walad yang ada di langit maupun di bumi. Al-Ghaybah mengatasi hal gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib. Di sini dinafikan secara total oleh Allah. Ya. Tentunya uh, uh, ilmu gaib itu ada dua. Ada ilmu gaib yang nisbi, ada ilmu gaib yang hakiki ilmu gaib yang nisbi itu adalah ilmu gaib yang dia eh, dari satu sisi ilmu, termasuk ilmu gaib tapi dari sisi lain bukan misalnya ya ketika ketika kita sebutkan ayat tadi kulayalamuman fils semawati wal aldi al gaib tidak ada orang yang mengetahui ilmu gaib Ya, orang satu orang pun di langit dan di bumi. Ada yang menyanggah itu USG? Ya, kita bisa tahu jenis kelamin anak dalam perut pakai USG. Itu artinya kita tahu ilmu gaib dong. Ada yang menyanggah demikian? Kita katakan ini ilmu gaib yang nisbi. Karena dari satu sisi dia ilmu gaib memang karena tertutup oleh perut, tertutup oleh kulit perut. Ya. Dari satu sisi Iya, bukan ilmu gaib. Ya, karena uh, jika kita hilangkan penghalangnya itu bisa diketahui. Sebagaimana orang yang berada di balik tembok. Ya. Orang yang di balik tembok itu perempuan apa laki-laki? Atau orang yang di balik tembok itu si Fulan apa si Alan? Kita enggak tahu, orang yang di balik tembok enggak kelihatan, ya kan? Tapi kalau temboknya kita hancurkan ya atau kita masuk lewat pintu kita jadi tahu ya, kalau penghalangnya di, dihilangkan tidak gaib lagi ini ilmu gaib yang nisbi adapun ilmu gaib yang hakiki itu hanya Allah taala Allah taala saja yang tahu kita mati kapan kita nanti nikah kapan kita nanti dapat anak kapan nanti kita dapat rezeki kapan kiamat kapan nanti anak kita bagaimana ke depannya di masa depan jadi seperti apa itu semua ilmu gaib hanya Allah yang tahu cuma ilmu, ilmu gaib yang hakiki fadhi kullu ya'lamu minas samawati wal ardhi al-ghaiba illallah kecuali Allah hanya Allah saja yang tahu ilmu gaib yang hakiki tentunya ilmu gaib yang nisbi pun Allah tahu tentang bayi yang ada dalam perut orang yang dibangkit tembok Allah sudah tahu. Kalau kita tahunya setelah kita singkirkan penghalangnya. Wa mayyish orona ayyanayubathun dan mereka tidak mengetahui bilamana mereka dibangkitkan. Sini Allah memberikan contoh ilmu gaib yang hakiki. Mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan di hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi Yang tahu hanya Allah. Nah ini tukang sihir dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ya, dalam prakteknya tukang sihir itu pasti dia akan mengklaim dia mengetahui ilmu gaib. Misalnya ada orang nih datang eh, ke tukang sihir. Terus dia konsultasi, "Waduh, Mbah. Saya ini ini sakit ini, perutnya sakit, enggak hilang-hilang." gitu. Terus tukang sihirnya memberi diagnosa, oh kamu disantet oleh si Fulan. Ini ilmu gaib. Dari mana si tukang sihirnya tahu Fulan melakukan demikian demikian? Karena Fulan tidak ada di hadapan dia. Ini ilmu gaib kan? Ya, Fulan ada di tempat yang jauh, entah di mana. Tapi tukang sihir ini mengaku mengklaim bahwa si Fulan melakukan ini dan itu. Telah mensantet kamu demikian demikian. Ini bentuk dia mengklaim tahu ilmu gaib nah ini sering dalam prakteknya tukang sihir dia pasti dia mengklaim mengetahui ilmu ilmu gaib ini yang pertama penyebab kenapa tukang sihir itu difonis kafir dan difonis musyrik oleh Allah Taala yang kedua dikarenakan mereka bekerja sama dengan setan dan melakukan kufuran ya Kerjasama dengan setan Untuk melakukan kufuran dan kesyirikan Sebagai syarat agar setan tersebut Mau membantu Dalam praktek sihir dan perdukunan mereka Tukang sihir manusia biasa Dia tidak bisa melakukan kajian kejaiban Tidak bisa melakukan kanehan-kanehan Suatu hal-hal yang dianggap luar biasa oleh manusia Kecuali dengan bantuan Bantuan siapa? Apakah bantuan malaikat? Tidak, bantuan setan Ya, setan yang berbentuk jin. Dan meminta bantuan kepada setan ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya, terkadang ya dia bisa berupa syirikan. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jin fa zaduhum Ada ya, Seorang suara laki-laki karena bahwa itu adalah seorang laki-laki dari manusia seorang laki, -laki dari kalangan manusia ya'udzu nabrijal minal jinni yang dia meminta bantuan minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin kata Allah apa fazaduhum ruqa maka bertambahlah dosa dan ya bertambahlah dosa mereka Tambahlah kesalahan mereka di sini Allah celak perbuatan meminta bantuan kepada jin, ya. Dan di sini uh, al jin di sini Allah sebutkan dalam bentuk, ya umum alif lam, sini al jin alif lam yang yufidul umum menunjukkan semua jin, baik jin muslim, jin kafir, jin soleh, jin nggak soleh, ya. jin baik. Jin jahat, jin putih, jin hitam, semua tidak boleh kita minta bantuan kepada kepada mereka. Ya, memang ada jin yang baik, ada jin yang soleh, ada. Walaupun dia soleh, tetap kita tidak boleh memberikan kita minta bantuan ke, kepada mereka tidak boleh. Dan mereka pun tidak boleh memberikan bantuan kepada manusia. Ya, jin juga makhluk Allah. Dia terkena syariat. Dia dibebani untuk melakukan syariat, melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya, jin pun tidak boleh melakukan maksiat. Jangan, jangan kira menjadi jin itu bebas mau lengap-ngapain gitu ya. Jin pun dia terkena beban syariat. Dia harus melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya. Tidak boleh jin itu menyerupai orang. Jin dosa kalau dia menyerupai orang gitu. Membuat mudarat pada orang, mengganggu orang, mengganggu manusia. Jadi sekali lagi meminta bantuan kepada jin itu walaupun jinnya soleh juga hal yang terlarang dalam syariat itu diantara dua sebab mengapa Allah Taala memfonis kufur memfonis kafir kepada setan eh kepada tukang sihir ya kemudian kita lanjutkan penulis mengatakan pendapat ulama tentang hukuman tukang sihir pada pertama, Mutlah keras dibunuh karena sihir tidak terjadi kecuali dengan jalan syirik melalui bantuan setan. Pendapat kedua, dibunuh sebagai orang murtad jika sihirnya dengan cara syirik dan ia meyakini kebolehannya. Dibunuh dengan hukuman had bagi seorang muslim jika sihirnya bukan melalui bantuan setan, yaitu melalui obat-obatan. Akan tetapi menyebabkan, menyebabkan terbunuhnya orang yang terkena sihir. Pendapat ketiga, hukuman diserahkan kepada kebijakan penguasa, penguasa atau hukuman ta'zir. Ya, hukumannya diserahkan kepada hakim di pengadilan. Istihas mereka apa, apakah di penjara, apakah di pancung atau bagaimana. Itu disebut hukuman takzir. Ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Alhamdulillah wa ta'ala alam. Pendapat yang Roji adalah pendapat yang pertama, yaitu tukang sihir secara mutlak hukumannya adalah bunuh. Sebagaimana difatwakan oleh Al Jazeera Ad Daimah Al Ibhus Wal, -Wal Ifta Saudi Arabia, mereka mengatakan, idha atas sahir fisihrih bi muka firkatli bi muka firkatlin iridati haddan Wain sabat anahum kutilah bisihhi nafsan maqsumatan khatla kisasan, wa ilam yati fi bisihhi bi mukafirin, walam yaktul nafsan fafi khatlihi bisihrin bisihhi khilaf. Jika penyihir tersebut dalam kesihirnya dalam sihirnya dia atau bi mukafirin Ita adalah atas sihir fisi ribi muka firin kutila lirid detihihad dan kalau tukang sihir tersebut mendatangkan atau menggunakan dalam sihirnya suatu praktek kekufuran praktek afiran perbuatan kemusyrikan maka ia dibunuh karena dia telah murtad dan pembunuhan tersebut pembunuhan yang tersebut had dan sebagai hukuman had. Dan wa in tsabata annahu qutila bi sihrihi qatala nafsan ma'sumatan qutila qishosan. Kalau dia telah terbukti bahwa dia telah membunuh orang dengan sihir yang tersebut, orang yang tidak bersalah. Dibunuh dalam dengan sihir yang tersebut, maka dia juga dibunuh tukang sihirnya sebagai qishosan, sebagai kisos Wa in lam yati fi sihrihi bimukaffirin Walam yaktul nafsan kalau dia tidak menggunakan perbuatan kokfuran dalam sihirnya dan dia tidak membunuh seseorang fa bisihri khilaf maka mengenai hukuman bagi dia itu terdapat khilaf terdapat perselisihan para ulama wa dan yang sahih annahu yuqtal yang sahih dia itu dibunuh tetap haddan liridatihi sebagai had sebagai hukuman hat atas kemurtadannya. Wahdahu waqulu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad, rahimahullah, rahimahumullah. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, ya rahimahumullah. Nikufrihi bishhirih mutlakan, dikarenakan tukang sihat tersebutlah kufur, dikarenakan sihirnya. Dikenakan praktek syirin tersebut secara mutlak. Li dila ya, dasarkan ayat wa tabagumatatul shayatin ala mulku Sulaiman, wa maka farsulaiman, walakin shayatinakafaru yu alimu nan asseheor. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan kepada eh, pada zaman rajaan Sulaiman dan tidaklah Sulaiman itu kafir melainkan setan yang kafir dikarenakan mereka mengajarkan mengajarkan manusia sihir ala kufri sahir mutlakan ayat ini menunjukkan kufurnya tukang sihir secara mutlak wali masabata fi sahih bukhari an bajalah bin abdah an bajalah bin abdah annahu qala kata umar bin khattab radiyallahu anhu annahu uqtulu kulla sahir wa sahirah faqtulna 3 sahir dan juga sebagaimana yang sahih dalam sahih Bukhari dan dari bajalah bin Abdah Bahasanya beliau mengatakan Umar bin Khattab menulis surat perintah untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan lalu bajalah mengatakan maka kami pun membunuh tiga orang tukang sihir Walima sahha an Hafsah umul mu'minin radhiyallahu anha annaha amrat an annaha amrat biqatli jariyatin laha sahratuha fa qutilat bahwasanya Hafsah pernah memerintahkan untuk membunuh budaknya yang ia ketahuan melakukan perbuatan sihir maka budaknya pun dibunuh Rawahu Malik fil Muwatta' diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Motonya Wali mathabatan Jundub annahu qala darbatun bisayf dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Jundub atau Jundak beliau mengatakan hukuman bagi tukang sihir adalah darbatun bisayf di atau dipenggal dengan pedang. Wallahad al-Fakhru Sahir al-Masul anhu fil istifta ya. an nahu yuktal al-sawi min akwalul ulama. Oleh karena itu, oleh karena dalil-dalil ini, maka hukuman bagi sahir, hukuman bagi tukang sahir yang ditanyakan dalam fatwa ini, yaitu ia dibunuh. Berdasarkan pendapat yang lebih tepat dari ia ya, pendapat-pendapat ulama yang ada. Maka ini dipatokkan oleh alajina adimah adaimah lil buhus wal ifda. Dan juga kita perlu memberikan penjelasan di sini mengenai hukum mendatangi tukang sihir. Ya, di sini penulis tidak menyebutkan. Ya, selain kita membahas tukang sihir juga kita membahas orang yang Mendatangi tukang sihir atau dukun Mendatangi tukang sihir Atau mendatangi dukun Dan bertanya kepada mereka Tentang hal-hal Gaib dan semacamnya Ini adalah perbuatan dosa Bahkan dosa besar Dan bahkan bisa Menyebabkan kepada kufuran Namun Terdapat rincian dalam hal ini ya kalau misalnya seseorang itu mendatangi dukun atau mendatangi tukang sihir ya kemudian mereka nanya sesuatu kepada dukun tersebut ya kemudian tidak membenarkannya nanya tentang hal gaib mbah gimana e, peruntungan saya misalnya mbah besok e, bagaimana nasib saya bagaimana jodoh saya semacamnya Namun setelah dikasih tahu sama Dukunya dia enggak percaya. Ah enggak percaya saya. tidak mau memenarkannya. Yang seperti ini maka hukumnya dia ya dosa besar dan salatnya tidak diterima selama 40 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam man atta arfan an shay'in fa Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman yes. Lam tuqbal salatun arba'ina yauman Badan siapa yang, ber, yang datang kepada Arof Kepada uh, Dukun yang dia Biasanya mengklaim tahu ilmu gaib Atau tukang ramal Kemudian dia bertanya tentang suatu Fasa'a lahu an syaih Bertanya tentang suatu Kepadanya Fasad dakahu Lam taqbal lahu salatu salatun maka dia tidak terima salatnya selama 40 hari. Ya bukan berarti dia tidak perlu salat 40 hari, dia tetap terkena kewajiban salat. Namun salatnya tidak berpahala. Walaupun salatnya telah menggugurkan kewajiban ya, tetap dia wajib untuk salat dan kalau dia salat dia akan gugur kewajibannya untuk salat namun tidak berpahala dan bukan hanya itu dia dosa besar. Ya, bukan hanya jangan kira anggap enteng wah enggak apa-apa salatnya enggak ada palanya gitu. Biasa aja. Enggak. Dan dia dosa besar juga. Dosa besar. Ya, sebagaimana ee uh, dalil yang banyak yang mencela tentang tukang sihir. Ya. Dan mencela tentang arraf, tentang peramal, mencela tentang kahin, dukun ini menunjukkan mereka-mereka ini e, pelaku dosa besar Apalagi juga orang yang minta bantuan kepada mereka Kemudian kalau dia memenarkannya, Kalau dia datang kepada dukun atau tukang sihir Lalu memenarkannya, Maka ini bisa menyebabkan, menyebabkan kufuran Ya Rasulullah SAW SAW SABDA MEN ATARRAFAN AU KAHINAN فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله فقد كفر بما بما انزل siapa yang datang kepada raaf atau kahin barang siapa yang telah datang kepada tukang ramal atau dukun maka dan kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya maka ia telah kafir kata rasulullah فقد كفر بما انزل على محمد apa yang telah turun telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Yaitu Islam Ya ini secara tegas sekali Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang datang kepada Dukun dan juga Arraf Kemudian memenalkan perkataannya Dan di disini eh, sekali lagi faedah juga bahwa Rasul juga memfonis kafir ya, Jangan lari dengan fonis kafir Rasulullah, Rasulullah juga disini memfonis kafir Ya, jadi jangan suka mengecek apa sih kamu kofar kafir kafir kafir enggak? Rasa juga mengkafirkan. Allah juga mengkafirkan. Jadi vonis kafirnya bagian dari agama. Sekali lagi yang tidak benar adalah serampangan dalam vonis kafir. Ya. Termasuk juga dalam memahami hadis ini, ya tidak tidak berarti dengan kita membaca hadis ini, maka kita serta-merta mengkafirkan orang yang kita lihat dia pergi ke Dukun Atau kita lihat dia berinteraksi dengan Dukun Lalu kita lihat dia memiliki ciri-ciri seperti Dukun Langsung kita kafirkan Nah tidak Ya karena Dalam takfir itu ada Ada syurut dan mawani Ada syarat-syaratnya Bagaimana supaya dia Berhak untuk dikafirkan? Syaratnya apa aja 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya syaratnya udah terpenuhi nih Kok syaratnya udah terpenuhi semua nih udah Sepertinya udah berhak menurut kafir kan Tunggu dulu ada mawaniknya Ada penghalangnya Ada penghalang-penghalang Yang dia bisa menghalangi seseorang Untuk difonis kafir Ya Misalnya dia orang jahil Dia tidak paham Misalnya dia miliki Memiliki ya Dia sudah sudah tahu Ini tuh kekufuran, cuman ada uh, syubhad Dalam otaknya Ada kerancuan Ada percampuran uh, Antara argumen-argumen Dalam benaknya Itu bisa menghalangi dia Dari vonis kafir Oleh karena itu ya Sekali lagi tidak seramp tidak serampangan kita um, Vonis kafir Namun juga kita tidak Meremehkan atau tidak uh, Menafikan adanya takfir Dalam islam Makanya al itu Pertengahan ya Tidak menafikan adanya takfir Dalam Islam, tidak menafikan Adanya vonis kafir dalam Islam ya, Karena Allah dan Rasulullah juga mengkafirkan Dalam Al-Quran, Hadis Banyak Rasulullah mengkafirkan Allah mengkafirkan Namun kita juga tidak serampangan dalam Vonis kafir, Jadi kita tidak Sembarang mengkafirkan orang Apalagi kita sebagai Menutup ilmu, orang awam kita Bukan Posisi kita bukan bagian kita untuk um, mengkafir-kafirkan orang Kemudian Syed Abdul bin Hasan al-Sheikh Dalam kitabnya Fathul Majid Beliau mengatakan Orang yang membenarkan dukun dan tukang sihir Dan meyakini benarnya ucapan mereka Dan melihat dahil tersebut Maka ini merupakan kafiran kepada Allah Ta'ala Jadi orang yang datang kepada dukun yang dia menarikan perkataan dukun apalagi dia melaksanakan lagi. Sudah menarikan dia melaksanakan lagi apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh dukun. Ini dia bisa, ter, bisa terjatuh ke dalam kafiran. Ya sangat-sangat bahaya, sangat fatal. Kemudian kita lanjutkan perkataan penulis. Penulis mengatakan macam-macam sihir Berdasarkan pengaruhnya yang tampak Sihir terbagi menjadi dua Sihir hakiki dan sihir khayali Sihir hakiki yaitu sihir yang dapat berpengaruh secara nyata Kepada sasaran sihir Seperti membuat badan sakit Bahkan sampai membunuh Sihir seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Dalam surat Al-Baqarah atas. Sihir khayali adalah sihir yang hakikatnya adalah tipuan mata Sebenarnya tidak terjadi perubahan pada benda yang sihir hanya saja pandangan mata orang yang melihat menjadikan seakan-akan benda tersebut berubah. Sihir jenis ini sihir jenis inilah yang disebutkan oleh Allah taala ketika menceritakan kisah Nabi Musa dan para penyihir Firaun. Yaitu Nabi Musa mengatakan qala bal alqu. Ya, Nabi Musa mengatakan, "Ayo lempar." kepada tukang sihir. Tukang sihirnya Fir'aun Ketika mereka Ditandingkan Nabi Musa ditandingkan Dihadapkan dengan tukang sihir yang banyak Beliau sendirian Ditandingkan dihadapkan, dihadapkan tukang sihir yang terbaik dari Penjuru negeri, didatangkan khusus Untuk melawan Nabi Musa Ketika dihadapkan Sudah mulai untuk siap Untuk bertanding Nabi Musa mengatakan Bal alku, silakan kalian lempar jadi, jika hebaluhum wa asyiyhum ilaihi min sehirihem anha tasaa. Kemudian, tiba-tiba hebaluhum -tiba, wa asyiyhum tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka milik tukang sehat tersebut yuqiyalu ilaihi dikhayalkan kepada Nabi Musa min sehirihem karena sihir mereka anha tasaa bawasanya seakan-akan dia tas a jalan, tas a seakan-akan dia ngerayap seperti ular. Jadi ini satu bentuk sihir koyali. Ya ini sihir koyali, dicontohkan penulis yaitu dari kisah Nabi Musa. <tuh> Kemudian petugas mengatakan hakikatnya tukang sihir tidak memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengaruh sesuatu dalam pengaruh sesuatu kecuali atas kandak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iya tukang sihir sungguhnya tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kuadrh tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang ajaib tersebut. Terus kok bisa mereka demikian? Kok bisa terjadi. Itu sudah sebutkan oleh Allah tadi dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Ya Allah Taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina, wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi Dan mereka tidak dapat membahayakan seorang pun ya, illa bi kecuali atas izin Allah. Ini sesungguhnya adalah ujian ya. Dan sebelumnya Allah taala mengizinkan hal itu bukan berarti Allah menyukainya. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. I. Ya, ini termasuk takdir kauni Allah. Allah menakdirkan sesuatu untuk bisa terjadi takdir kauni. Imma itu baik, imma itu tidak. Ya. Allah menakdirkan adanya adanya orang syirik, Allah menakdirkan adanya orang kafir. Allah menakdirkannya menakdirkan adanya berhala. Itu Allah menakdirkan suatu suatu itu terjadi, itu takdir kauniyah. Ya. Dan ada takdir syar'i. Takdir syar'i adalah ya, apa-apa yang beliau apa-apa yang Allah cintai. Jadi Allah taala Mengizinkan sihir itu terjadi Sebagai takdir kauninya Namun bukan takdir syari Allah tidak menyukai itu Walaupun Allah Mengizinkan itu terjadi Sebagai bentuk ujian Kepada siapa? Kepada tukang sihir Dan juga kepada orang yang dihadapkan pada sihirnya Ujian bagi tukang sihir Yaitu ketika sihirnya itu Sehirnya itu jalan jadi maka dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Dan dosa itu ujian seorang. Apakah nanti dia akan terus berbuat dosa seperti itu terus ataukah nanti dia akan bertobat. Dan kepada orang yang dihadapkan sihir itu juga ujian. Apakah ketika dia dihadapkan pada hal yang menakutkan seperti itu sihir Apakah dia akan tetap bergantung pada Allah, tawakal kepada Allah, ataukah dia akan minta bantuan kepada selain Allah? Jadi semua takdir kauni ini yang Allah takdirkan, baik itu buruk, baik itu baik, baik ataupun itu buruk itu pasti ada hikmahnya. Di antar hikmahnya adalah untuk ujian. Ya, makanya Allah melakdirkan adanya babi. Walaupun Allah tidak menyukai, tidak menyukai kalau kita makannya, Allah melakdirkan adanya khamer. Allah walaupun Allah tidak menyukai kalau kita minum khamer, sebagai ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap makannya? Apakah kita akan tetap minumnya? Ya, jadi setiap takdir, takdir kau ni Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan sekali lagi di sini. Ya, Sihir-sihir itu bukan atas kuasanya tukang sihir Tukang sihir itu manusia biasa Tidak punya kuasa apa-apa Ya, Bukan karena Kehebatan dia Itu terjadi karena izin Allah Makanya ketika kita berhadapan dengan sihir Karena kita sudah Tahu bahwa sihir itu dari Allah Atas izin Allah Maka kita minta kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Lawang Allah yang menakdirkan Allah yang mengizinkan itu terjadi Ya Makanya tidak masuk akal kalau kita ya minta bantuan agar melawan sihir kepada tukang sihir lagi. Masuk akal. Kita minta bantuan untuk menangkal sihir kepada dukun. Ini tidak masuk akal sekali. Mereka orang-orang lemah. Bahkan mereka orang-orang yang hina. Di sisi tukang sihir, tukang tukang ramal, dukun, orang-orang biasa, Dan mereka lemah, mereka hina. Yang menakdirkan adanya sihir, yang menakdirkan adanya kejadian-kejadian, menakdirkan adanya musibah itu Allah, Allah taala. Maka secara logika aja harusnya kita minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi demikian Kemudian Penulis melanjutkan Adakah sihir yang baik? Salah satu bentuk sihir adalah menimbulkan kecintaan Di antara suami dan istri Yang sebelumnya bertengkar Yang sebelumnya bertengkar Apakah ini termasuk sihir yang baik? Jawabnya tidak Semua sihir adalah buruk Siapapun yang mengatakan bahwa sihir itu tujuannya untuk menjadikan suami cinta kepada istrinya Atau sebaliknya maka ia telah berdusta Hati manusia ada di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan tukang sihir. Kecintaan yang diakibatkan oleh sihir adalah kecintaan yang semu, bukan di atas kecintaan karena tabiat, bukan di atas kecintaan karena Allah. Obat yang paling ampuh, yang sesuai dengan syariat adalah doa. Angkatlah tangan kita dan mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinan dan harapan. Mintalah kepadanya agar diberikan nasihat cinta sebagaimana yang kita inginkan. Lakukanlah amalan-amalan yang dapat menjadikan kecintaan tersebut tumbuh di antara kita. Ini jauh lebih baik daripada meminta kepada tukang sihir atau dukun yang justru mengantarkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, Syaikh Darussaleh bin Abdul Muzain al-Abad tadi menyebutkan bahasanya ketika Allah Taala mengabarkan bahwa tukang sihir tidak akan beruntung, ya sedikit pun dari manapun ia datang, ia tidak akan beruntung di dunia ataupun di akhirat. Maka orang yang datang kepada tukang sihir untuk minta manfaat atau minta suatu kebaikan maka ia lebih pasti lagi mendapatkan ketidakberuntungan. Maka tadi apakah ada sihir yang baik? Jawabnya tidak ada. Nah, karena tukang si Raja udah gak baik Tukang si Raja udah gak beruntung Apapun eh, Kebaikan yang seolah-olah nampak di mata kita Ya Hakikatnya Itu sebuah ketidakbaikan Kemudian Syabdol Raja juga menjelaskan. Dia mengatakan jika telah diketahui bahwa tukang sihir itu tidak akan beruntung di dunia, di dunia dan di akhirat maka orang yang mendatanginya juga akan merugi dan tidak akan beruntung walaupun tujuannya untuk menghilangkan sihir lain yang menimpanya atau untuk mendama, seolah-olah mendamaikan di antara dua pasangan dan di sini perlu kita ketahui bahwa ketika ada yang mendatangi tukang sihir Walaupun tujuannya untuk menghilangkan sihir Yang menimpanya Tidak akan bisa kecuali dengan berterkorup kepada setan Terkadang tukang sihir tersebut Menyembuhkan penyakit biasa Ya orang tersebut menye, menyembuh, menyembuhkan, menyembuhkan penyakit Dari orang tersebut Namun ia menjermus, menjermuskan kepada musibah Yang besar Yaitu kufurang pada Allah Atau terjerumus dalam perbuatan syirik atau menjadi bergantung kepada setan Dan bertakorup kepada mereka dan semisalnya Demikian kata Syabda Rozak bin Abdul Husin al Labbad Jadi, tadi sekali lagi, apakah ada sihir yang baik? Jawabnya tidak ada, karena setiap sihir Itu pasti mengandung uh, takorup kepada selain Allah Mengandung takorup kepada selain Allah Kepada setan, kepada jin Tahu kepada dukun itu sendiri. Takor kepada dukun. Ya walaupun seolah-olah dia menamaikan e, di antara dua pasangan, tapi untuk melakukan itu dia harus melakukan kekufuran dulu. Untuk menamaikan dua pasangan menggunakan sihir, untuk menggunakan sihir harus melakukan kekufuran dulu. Ya. Dan ini benar bahwasanya ee di anta dan hampir semua praktek sihir itu ya menggunakan perbuatan-perbuatan kufuran. Misalnya seperti menginjak-injak ayat Al-Qur'an, kemudian menodai ayat Al-Qur'an dengan najis, kemudian juga misalnya uh, menulis hinaan-hinaan pada Allah ya yeah. dalam rajah-rajahnya yang kadang orang nggak paham ya yeah. dan eh, ini pernah kami lihat di video di YouTube yang eh, tentang eh, menceritakan tentang tugasnya hayah amar ma'rif naih munkar ya silakan nanti kalau eh, buka YouTube silakan cari tentang kerjanya hayah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Saudi, yang dia eh, apa namanya, salah satu tugasnya menangkapi tukang sihir. Ya kalau di Saudi tukang sihir itu belum benar, benar tangkap, ya, Insya Allah. Ya, karena tauhid sangat-sangat, ajaran tauhid sangat-sangat menyebar di seluruh negeri. Tukang sihir itu ditangkap benar-benar. Ya tadi sebagaimana tadi kita bahas. Oh di Khalifa, di zaman Khalifa Umar, Tukang Sir dibunuh, ditangkap dibunuh di Saudi juga, ya, Tukang Sir dicari dibunuh dan uh, di video itu ya oleh Ketua uh, Haiahnya Syekh Adil, beliau menjelaskan itu bagaimana partai-partai keserikatan mereka. Jadi ada ayat Quran, uh, apa namanya untuk jimatnya itu. Jimatnya itu adalah pembalut Yang masih ada darah menstruasinya Dan itu di Taruh potongan Ayat Al-Quran disitu Masya Allah Ini sangat-sangat penghinaan terhadap Al-Quran Dan itu dibuat sebagai jimat Untuk melakukan sihir Dan masih banyak lagi ya Ada ayat Al-Quran dicampur dengan kotoran-kotoran -kotor binatang Kemudian ada Al-Quran yang dicampur dengan raja-raja e, dan macam-macam. Jadi intinya dalam melakukan sihir itu pasti melibatkan sebuah perbuatan kufur pada Allah. Makanya tidak ada sihir yang baik. Ya, walaupun kelihatannya baik seperti nolak orang, seperti mendamaikan suami istri yang cekcok, seperti mem membuat seseorang terpikat, ini kelihatannya baik, ya. Tapi di balik itu, untuk melakukan itu harus melakukan kekufuran dulu. Melakukan sebuah perbuatan kufur dulu. Jadi kesimpulannya tidak ada perbuatan sihir yang baik. Kemudian, penulis mengatakan hukum ilmu nujum. Astrologi atau perbintangan. Ya, Nabi s.a.w. Sal bersabda, barang siapa mempelajari ilmu nujum, Sungguhnya ia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man iktaba 'ilman min nujum iktaba syu'batan min as-sihri zadamazad." Barang siapa yang dia tadi iktaba 'ilman min nujum mempelajari satu bagian saja dari ilmu nujum, iktaba syu'batan min as-sihri. Maka dia telah mempelajari mengamalkan satu cabang dari ilmu sihir Zada mazada Semakin bertambah ilmu nujumnya itu semakin semakin bertambah pula dosanya semakin, semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajari Itu artinya semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimiliki Dan itu semakin bertambah pula dosanya Kemudian dalam hadis lain, dia disebutkan oleh penulis dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata, ya, anak sebutkan di sini hadisnya shalat bina Rasulullah SAW. Shalat subuh di Bilhudaibiyah. Ya Rasulullah SAW pernah salat bersama kami Salat subuh, yaitu di daerah di Hudaybiyah. في اف السماي كانت di ujung malam di ujung langit apa namanya di di, di langit itu ada tanda-tanda bekas habis hujan. Palaman sarafa aqbala alannas. Setelah salat selesai salat subuh selesai beliau Mahaadap kepada makmum, Menghadap kepada orang-orang itu para sahabat. Takolah hal tadruna, maka takolah rob bukum. Kemudian Rasul bertanya, tahukah engkau apa yang difirmankan oleh orang kalian? Apa apa apa apa wahyu yang baru saja difirmankan oleh kalian kepadaku, maksudnya seperti itu. Kemudian para sahabat mengatakan. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan sunnah lebih tahu. Artinya mereka tidak tahu. Qala. Kemudian Rasulullah bersabda, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-Ku di pagi ini, asbahah di pagi ini, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kenapa demikian? Kok tiba-tiba ada yang mukmin, ada yang kafir? Di pagi ini. Kata ya Allah, "Fama man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi. Kafirun bil kawaqib. Adapun orang yang mengatakan, sungguhnya kami telah dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya nya maka zalika mu'minun bi wa kafirun bil kaakit Maka orang ini dia itu telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang Itu orang yang mengakui bahwa hujan ini dari Allah Hujan ini yang menurunkan tuh Allah maka ini orang ini beriman kepada Allah dan dia telah kufur kepada perbintangan, telah kufur kepada ilmu nujum Wa amman qala muterna binau in kada wa kada fadali kafirun bi wamukminun bil kawakib. Adapun orang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan kepada kami dengan tanda demikian dan demikian, maka orang ini telah kafirun bi, telah kafir kepada ku. Dan beriman kepada Perbintangan Ini hadis Suhaeh Rawat Bukhari Al-Muslim Ini hadis ini jelas Mencelah ilmu Nujum Barang siapa orang yang Mengklaim bahwa Oh ini terjadi hujan karena uh, Ada tanda Begini dan begitu Tandanya bintangnya begini Konstelasinya begitu Bentuknya begini, garisnya begitu makanya turun hujan ini dia telah kufur kata Allah orang yang beriman bagaimana orang yang beriman mengakui ya, entah bintang apa aja yang ada di langit entah garis apa aja yang terbentuk di langit hujan ini dari Allah nggak ada hubungannya dengan bintang-bintang itu nggak ada hubungannya dengan garis-garis itu hujan ini yang turunkan Allah subhanahu wa taala ini orang yang beriman Kemudian penulis mengatakan, ilmu ono dikategorikan dalam istilah ilmu sihir karena ini adalah sesuatu yang samar. Ya, sebagaimana tadi kata uh, Abu Bakar Ar-Razi, ya, sihir adalah kullu amrin khufiya khufiya sababuhu. Setiap perkara yang samar sebabnya. Tidak ada bukti ilmiah secara logika dan fakta bahwa posisi bintang dapat mempengaruhi sesuatu atau nasib baik dan buruk seseorang. Ilmu Nujum adalah ilmu perbintangan. Allah menjadikan bintang sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Jika dipelajari untuk memudahkan mengetahui arah tujuan dalam perjalanan berdasarkan pengaturan ilmiah, jika dipelajari untuk memudahkan mengetahui arah tujuan dalam perjalanan berdasarkan berdasarkan pengaturan ilmiah. Ilmu yang seperti ini boleh dan terkadang diperlukan. Adapun jika kedudukan bintang-bintang dipelajari untuk mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan atau untuk mengetahui nasib yang akan terjadi pada masing-masing orang, maka ini termasuk keyakinan yang syirik. Ya, ilmu eh perbintangan atau ilmu nujum atau juga disebut ilmu astrologi atau juga disebut ilmu takdir ya. Ini terbagi menjadi tiga. Ya, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Shaymin dalam uh, Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan tiga macam ilmu takdir atau ilmu nujum ini. Yang pertama, Keyakinan bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh atas seseorang, yaitu artinya bintang-bintang tersebut mampu menciptakan kejadian dan musibah. Jadi seseorang meyakini bintang-bintang ini bisa menciptakan kejadian. Maka ini jelas ini adalah sebuah kesyirikan akbar, ya karena yang menciptakan kejadian itu Allah, hanya Allah Taala. Tidak ada yang bisa menciptakan Kejadian-kejadian, menciptakan e, Keuniat Menciptakan Apa saja yang ada dalam semesta ini Hanya Allah Tidak mungkin Bintang bisa menciptakan sesuatu Dan Ini bentuk syirikan akbar Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam Itu Bentuk syirik eh, Bentuk Ilmu Nujum yang pertama, dia meyakini bintang dapat menciptakan kejadian Kemudian bentuk ilmu Nujum, ilmu Nujum, ilmu Taksir yang kedua adalah Keyakinan bahwa bintang-bintang tersebut menjadi sebab bagi sesuatu yang belum terjadi ya Dan ini ditunjukkan dengan pergerakannya atau mungkin peralihannya atau mungkin pergantiannya dengan bintang yang lain. Misalnya orang mengatakan kalau bintangnya bergerak begini, maka akan hidupnya begini, akan sial misalnya. Atau kalau orang lahir pada saat bintangnya seperti ini, maka orang ini lahirnya uh, hidupnya bahagia. itu seperti yang ada dalam zodiak ya. Seperti yang ada dalam ramalan zodiak seperti ini. Dia menjadikan bintang-bintang sebagai sebab Kalau tadi yang pertama sebagai pencipta kejadian Yang kedua Menjadikan bintang-bintang sebagai sebab Sebagai asbab Terjadinya sesuatu yang belum terjadi Maka ini juga termasuk syirikan ya, Bahkan juga termasuk syirikan akbar Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam Makanya hati-hati jangan percaya pada zodiak. Jangan percaya pada ramalan zodiak. Bahkan jangan membacanya, jangan coba-coba membacanya. Jangan meremehkan, wah. Cuman iseng-iseng aja kok, baca aja, cuman fun, cuman having fun aja. Atau cuman lucu-lucuan aja. Saya enggak saya enggak meyakini kok gitu. Jangan. Karena ini perkara serius, ini perkara Kufur akbar, ya perkara yang sangat fatal Jangan kita main-main dengan perkara yang kufur akbar gitu ya. Kalau ada jurang yang itu dalam sekali Yang orang kalau jatuh ke situ bisa mati Tentu kita gak ingin kita berdiri di pinggirnya kan Kita pasti akan menjauh jangan ah Gak apa-apa di pinggir, having fun, senang-senang, iseng-iseng Tapi nah, kalau kepleset jatuh, mati ini juga ini perkara kufur akbar kita jangan main-main. Bahkan juga kalau seseorang membaca walaupun dia tidak tidak merasa meyakini itu sedikit demi sedikit nanti akan terpengaruh. Oh baca ramalan zodiak oh hari ini ramalan anda anda akan mendapat banyak kesialan. Oh bilangnya wah oh, sangat percaya ah percaya tapi nanti ketika kita ke, kita ke jalan Terus Kadarullah misalnya ban kempes uh oh, Jangan-jangan benar nih ramalan gitu Terus habis ban kempes Ditambal Terus jalan lagi Jalan berapa meter Bensin habis uh oh, kok besin bisa habis Oh jangan-jangan Ramalannya benar Nah itu Gara-gara kita baca Walaupun kita bilangnya Gak percaya Tapi nanti Sedikit-sedikit demi -sedikit kita akan Terkena takdir Terkena pengaruh Ya, makanya ininya, tadi disebut ilmunya ilmu takdir ya astrologi juga disebut sebagai ilmu takdir ya karena dia bisa memberikan pengaruh di hati ya dan bisa mempengaruhi keyakinan nah, itu tadi yang kedua yaitu meyakini bintang sebagai sebab kemudian yang ketiga meyakini bintang-bintang Sebagai sebab terjadinya kebaikan atau keburukan. Yaitu dengan menyandarkan segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat pergerakan bintang. Dan hal tersebut dilakukan hanya jika sesuatu tersebut telah terjadi. Maka yang ini termasuk syirik asalor, syirik kecil. Ini sudah terjadi kalau yang kedua tadi belum terjadi. Jadi menggunakan konstelasi bintang, pergerakan bintang dan semacamnya untuk meramal masa depan. Kalau yang ketiga, ini dia menyandarkan sesuatu yang sudah terjadi kepada bintang-bintang. Misalnya sudah terjadi nih, misalnya uh, kita nemu uang seribu. Yang dalam, dalam ilmu fikih kalau dapat Barang temuan di jalan ya, Tokotoh Kalau itu e, Nilainya kecil Maka boleh kita manfaatkan Kalau secara urf Secara adat nilainya kecil Patokannya kalau orang Kehilangan uang tersebut Dia tidak akan Capek-capek untuk mencarinya Tidak akan e, mau mencarinya Ya udahlah Ini Ada orang e, Kehilangan uang seribu Ya biasanya orang ke uang seribu ah adalah nggak usah dicari. Ini menunjukkan seribunya kecil. Dan kalau ada yang menemukan uang seribu ini, eh, dia boleh memanfaatkannya. Tapi kalau nilainya besar, nomor uang seratus ribu besar ini, maka kata perolama ini harus diumumkan setahun. Diumumkan bahwa telah ada uang tercecer di jalan setahun di jalan ini ini. Kalau setahun tidak ada yang Mengklaimnya baru kita Boleh memanfaatkannya Nah, kita nemu uang nih seribu Alhamdulillah dapat terjeki nih Seribu di jalan, kantongin Terus kita bilang oh mungkin ini terjadi uh, Saya untung nih karena uh, Bintangnya lagi begini Ini termasuk uh, Ilmu Nujum yang ketiga Dia menyandarkan kebaikan dan Keburukan itu kepada perbintangan, ya ini termasuk syirik asgar. Walaupun ini syirik asgar, bukan berarti boleh. Jangan mentang-mentang wah oh, syirik kecil ini, syirik kecil. Syirik kecil pun syirik. Yang namanya syirik ini perbuatan yang paling fatal, yang paling fatal. Inna syirikalah dulmun alim. Syirik itu Kezaliman yang paling dolim, Kezaliman yang paling fatal, yang paling besar. Jadi jangan meremehkan syirik kecil, syirik kecil pun syirik. Dan syirik kecil itu lama-lama kalau dilakukan akan mencerminuskan ke dalam syirik akbar yang buat kita keluar dari Islam, masya Allah, sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu maka secara total kita jauhi ilmu nujum, astrologi perbintangan, jauhi zodiak, zodi jauhi ramalan-ramalan bintang. Yang ada di koran, di majalah, di TV, dan semacamnya Itu tiga jenis yang menunjum Yang dijelaskan oleh Syed Muhammad bin Salih al-Sahimin dalam Al-Qawlul Mufiq Kemudian kata penulis Semoga Allah menjauhkan kita dari sihir dan pengaruhnya Serta menambahkan kita ilmu yang bermanfaat Dan amal-amal Salih yang diterima Amin ya alamin. Ya demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya wasallallahu wa